Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wala'alihi washabihi Waman tabiahum Bishanillah yamidin wabarakatuh Kita lanjutkan pembahasan kita Dari kitab al-wajiz Bihiki sunnati wal kitab al-aziz Lisek Abdullah Badawi. Hafizahullah ta'ala Pada pertemuan sore ini uh, Di antara perkara-perkara yang sunnah Dalam mengumandakan adhan Adalah Adalah uh, At-tarji adalah pengulangan Pengulangan syahadatain Syahadatain Syahadallah ilahilallah dua kali Dengan suara yang pelan Dan dua kali dengan suara yang keras Demikian juga syahadana Muhammad Rasulullah Dua kali dengan suara yang pelan Dan dua kali dengan suara yang keras Tapi itu Ini kita katakan azan yang diajarkan oleh Nabi kepada Abi Abi Mahzura Karena muadzi Nabi SAW itu ada yang di Mekah ada yang di di Madinah. Taib, di antara sunnahnya adalah taswib. Al taswib. Al taswib artinya ucapan Salatuhiro minan naum. Nah Salatuhiro minan naum kata beliau di sini, itu adalah taswib fil adzanil awal yusubahi. Jadi taswib itu hanya untuk azan pertama, uh, adzan pertama. Karena malam itu ada dua azan ada mengatakan tiga azan malam hari. Azan yang pertama itulah yang disebut dengan uh, azannya yang di malam hari. Kemudian azan yang kedua adalah azan subuh. Dan azan yang ketiga itu ikoma. Jadi, jadi kalau mau dibilang azan karena ikoma juga disebut azan. Di sini khilafnya diantara para ulama. Uh, Al-Taswif itu, assolatu khairu minan naum itu. Pada azan pertama atau azan pertama subuh. Kalau kita mengatakan dua azan ya, berarti azan malam hari dan azan yang kedua adalah subuh. Itu kalau hitungan kita ya, subuh itu kan berarti azan kedua. Kalau uh, itu kalau dia melihatnya fil azanil awal berarti azan pertama malam hari. Kalau dia mengatakan azan pertama subuh, berarti apa? Salatul khayrul minanom diucapkan pada azan subuh. Tapi kalau yang berpendapat azan pertama berarti sebelum subuh adalah di malam hari. Tapi ini memang masalah khilaf diantara para ulama kenapa? Karena uh, dalil yang menunjukkan tentang itu adalah apa? Di khilafnya itu disebabkan di khilafnya itu adalah apa? Pada sabda Nabi SAW alaihi wasallam udzinatil awal li sholatis subhi. Kalau sebagian dari ulama udzinatil awal itu adalah khairu khair minanom dikumandangkan pada azan pertama. Itu dia menggunakan kalimat udinatil awal pada azan pertama. Tapi ulama yang lain berpendapat enggak disubehi, karena di situ dikatakan di sholat disubehi azan pertama untuk sholat subuh. Nah, sholat subuh kan azan subuh itu kan ada dua, ada azan ada ikoma. Maka apa namanya ya ini masalah memang yang uh, hilap diantara para ulama. Wallahu taala Alam, artinya yang tidak boleh itu adalah apa? Yang tidak boleh adalah bingung. Bingung itu gimana? Malam hari dia sholatuhairomina nom, subuh juga sholatuhairomina nom itu nggak boleh. Jadi harus milih salah satunya saja. Milih salah satu apakah sholatuhairomina nom anda ucapkan sebelum subuh atau diucapkan pada azan subuh. Tai uh, at-taswib adalah ucapan tadi as-shalatu khairu minan naum. Taib, berkata Ibn Ruslan bahwa syari'atul taswib inna ma hiya fil ladani al-awwalil naim. Na Jadi dikatakan at-taswib itu kata beliau di sini sebenarnya Sheikh Abdul Latif Badawi itu lebih condong uh, at-taswib itu pada malam hari. Sebagaimana apa namanya Syalbani karena gurunya Syalbani juga berpendapat azan at-taswit yaitu adalah azan pada malam hari. Kenapa? Karena tujuannya adalah liqazin naim, adalah untuk membangunkan orang yang tidur. Adapun azan yang kedua itu sudah pemberitahuan masuknya waktu waktu salat. Tapi ini yang tapi kalau ulama-ulama fikih, ulama-ulama fikih rata-rata seperti Syekh Utsaimin, Syekh Bin dan yang lainnya itu mengatakan al-taswib itu adalah pada azan subuh. Pada azan subuh. Makanya Saudi uh, sampai sekarang kita dengarkan as-salatu khiru minan -no. Itu pada azan subuh. Taib. Uh, yang berikutnya adalah apa yang diucapkan ketika kita mendengarkan azan. Apa yang diucapkan ketika mendengarkan azan. Maka dia apa disunnahkan liman sami'al adzana wal iqama yaqula mislama muadzin. Adalah disunnahkan bagi siapa saja yang mendengarkan azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh oleh muadzin. Kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, ,Allahu akbar maka yang mendengar Allahu akbar, ,Allahu akbar. Jika muadzin mengucapkan asyhadu an maka muadzin yang mendengar juga mengucapkan asyhadu an Jika muadzin mengucapkan asyhadu anna Rasulullah, Maka yang mendengar juga sunnahnya mengucapkan asyhadu anna nabu Muhammadar Rasulullah. Jika muadzin mengucapkan hayalasolat, maka muadzin yang mendengar itu yang pas adalah salahola walakuwata illa billah. Tidak, tidak hayalasolat juga. Kalau muadzin mengucapkan hayalasolat, yang mendengar juga mengatakan hayalasolat itu tidak pas. Masa dikatakan mari kita solat, ayo mari kita solat kan? Jadi kalau yang pas adalah apa? kata-kata yang pas ketika dipanggil untuk sholat, hayalah sholat maka jawaban yang pas adalah la hawla wa la quwata illa billah tidak ada daya nanti ada kekuatan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini uh, demikian juga ketika hayalah falah maka ucapan yang betul adalah la hawla wa la quwata illa billah sebagaimana hadith dari Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terus bagaimana kalau misalnya tadi atas web, Muadzin mengatakan As-salatu khairu minan na'um Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan ketika Jadi misalnya ada pilihan Kalau dikasih pilihan tiga Kira-kira pilihan tiga ini A. Ucapan As-salatu khairu na'um Jika Muadzin mengucapkan As-salatu khairu minan na'um Maka yang mendengar Menjawab A. As-salatu khairu minan na'um B. Sodakta wabararta. C. Lahawla wala kuwata illa billah. Dal. Uh, apa namanya. Ha? Taip, semuanya betul. Kira-kira anda pilih yang mana. Kalau muadzin mengucapkan. As-salatu khairu minan naum. Maka apa? Tadi yang pertama apa tadi? Sama ya kan, as-salatu khairum minan nau. Kemudian yang kedua adalah apa? Sodakta wa barorta. Yang ketiga la haula walaku atillah bila. Kalau di buku ini adalah apa? Fakulumislamaya kulumatin maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muatdin apa? As-salatu khairum minan nau. Ya kan. Ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairu minan naum, ya kita ucapkan as-salatu khairu minan naum. Adapun sodakta wabararta itu adalah hadis yang do'ib. Adalah hadisnya do'ib. Artinya para ulama menyatakan, memang ada asar yang mengatakan ketika as-salatu khairu minan naum, maka jawablah dengan sodakta wabararta. bararta, itu adalah hadis yang do'ib. Tidak ada hadis yang sohe yang berkenaan masalah ini. Yang yang ketiga lahaulawalakuataillabillah ini ini juga apa namanya e, tidak banyak para ulama yang berbicara tentang masalah ini tapi seperti Syeikh Nasar Shadi mengatakan bahwa inilah yang sunnah dia mengatakan lahaulawalakuataillabillah itu adalah termasuk yang sunnah tapi ulama-ulama fikih hampir semuanya mengatakan ya sudah ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin tai itu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muazin Kemudian yang berikutnya faizafaral muazin minal azani wal iqamah Kalau ini termasuk yang sunnah yang sunnah adalah apa yang sunnah adalah berdoa sesudah azan. Berdoa sesudah azan. Sebagaimana disebutkan di situ faiza faragal muadzin minal adzan wal iqamah apabila muadzin selesai dari azan dan ikomahnya. wa ajaba huwas dan telah dijawab oleh yang mendengar qala badal mayati fil hadisaini. Maka mengucapkan berdoa Uh, seperti yang disebutkan dalam dua hadis dari Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Umar annahu sami'an Nabi SAW yakul wasallam yaqul, "Idza sami'tul muadzin faqulu mislama ma yaqulu." Yaqul, jika kalian mendengarkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, "tsumma shallu alaihi." Setelah itu apa? Berselawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla salatan shalatan, barasa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu biha alaihi asyara. Maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali. ثم ما شال Kemudian mintalah kepada Allah untukku wasila perantara fa'inna mansilatun fil jannah, karena kedudukan dia kedudukannya di dalam sorga. لا تَمْبَعِ إِلَّا لِأَبْنِ مِنِّي بَادِنَ لَهُ. Dan tidak pantas kecuali dari hamba-hamba Allah warjuanakuna anahuwa. Dan saya berharap saya adalah dia. Saya itu adalah dia faman sa'ala li al-wasila meminta kepada ku al-wasila syafa maka dia berhak mendapatkan syafaat artinya orang yang setelah mengumandangkan azan dia berdoa sebenarnya doanya azan sudah ma'ruf ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-shalatil qa'imah ati Muhammadan wasila wal fadila wa atta sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Jabir Nah, radhiyallahu taala anhu. Maka apa? Maka orang yang berdoa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan uh, syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang berikutnya adalah apa? Disebutkan di situ ada faedah bahwa yustahabul muslim al-iktsar min al Disunahkan supaya memperbanyak doa di antara azan dan Iqamah karena ini termasuk doa yang mustajabah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dua'a ulaya Doa itu tidak akan tertolak di antara azan dan ikhoma Baik, adapun yang sunnah bagi muadzin, apa yang sunnah bagi muadzin ketika mengumandangkan azan? Yang pertama adalah ayyaba taghia bi adzanihi wajahallah. Yang pertama ketika mengumandangkan azan itu adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan azan. Bala ya'khuzu alaihi ajra, tidak boleh dia mengambil upah dari azan. Jadi hendaknya apa ketika mengumandangkan azan itu dengan mengharapkan wajah Allah maksudnya ikhlas. Tidak boleh dia me, menetapkan upah dari azan. Adapun kalau dia digaji, digaji dari azan maka itu adalah boleh tidak ada khilaf diantara para ulama. Yang tidak boleh itu adalah menetapkan upah dari azan. Saya mau mengemandakan azan dengan bayarannya sekian. Saya mengemandakan azan dengan bayaran sekian, maka itu adalah tidak tidak dibolehkan dan ini termasuk harta-harta yang haram. Termasuk harta yang tidak dibolehkan diambil upahnya. Di antaranya adalah azan. Kemudian mengajarkan al-Quran, mengajarkan al-Quran itu tidak boleh menetapkan harga maksudnya. Saya mau mengajarkan ikhroq satu bayarannya sekian, itu nggak boleh. Saya mengajarkan surah al fatihah bayarannya sekian maka itu adalah tidak tidak dibolehkan jadi apa namanya kalau menetapkan harga dari pelajaran dari pelajarannya maka itu tidak dibolehkan tapi kalau dia mendapatkan gaji karena pengajaran al quran atau azan atau dia sebagai muatjen di masjid kemudian dibayar maka itu tidak ada hilap diantara para ulama kalau itu adalah boleh. termasuk juga termasuk yang tidak boleh ditetapkan harga seperti rukia bekam itu kan termasuk upah-upah yang tidak boleh ditetapkan harganya bekam itu ditetapkan tiga puluh ya itu nggak boleh ya kan tiga puluh sekali bekam tujuh puluh sekali bekam satu titik lima ya puluh kan satu titik lima ya puluh kan jadi kalau tujuh titik ya apa namanya hitung sendiri ya kan Padahal kalau dihitung dari kaki sampai kepala bisa 70 titik misalnya. Lah gimana kalau tuh 70.000 kali 70 titik, ya kan? Eh, Tayib, itu yang uh, kemudian yang kedua termasuk sunah yang kedua bagi muazin, yang kedua adalah yakuna tahira minal hadatsaini. Ketika mengumandangkan azan itu hendaknya suci dari dua hadas, kecil dan besar. Dan disunahkan bagi orang muazin itu adalah berwudu. Artinya ini sunnah ya. Artinya kalaupun muadzin tidak berwudu, tidak mandi ketika dia mengumandangkan nazar, itu adalah boleh. Tapi yang Abdal ini yang sunnah adalah harus suci dari, dalnya suci dari hadis kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga sunnah bagi muadzin adalah yakuna kaiman. Yang ketiga adalah berdiri, sunnahnya adalah berdiri ketika mengumandangkan nazar. Kalaupun sambil leye leye, sambil duduk, sambil baring dia mengumandangkan nazar boleh. Ya kan, sambil berbaring sambil tengkurap dia mengum mengumandakan azan kan uh, itu boleh. Tapi yang sunnah adalah apa? Adalah dengan kaiman adalah berdiri. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah mustakbil kiblah adalah menghadap arah kiblat. Ya kan? Kalau pun dia mengumandakan azan sebelah timur, sebelah selatan, utara, ya boleh. Ya kan? Adalah boleh. Tapi yang afdol adalah tetap menghadap ke, uh, ke arah kiblat. Kalau kiblat, ya tentunya mengikuti. Mengikuti negara masing-masing. Kalau kita di Indonesia ya kiblat kita barat. Ya kita barat. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah yang keempat. Adalah ayyel tafita birasihi wa unukihi yaminan wa inda kaulihi hayal as Wa simalan inda kaulihi hayal al Menoleh. Menoleh dengan kepalanya. Dan lehernya ke kanan. Ketika dia mengucapkan hayal as Dan menoleh ke kiri kepala dengan lehernya. Itu ke kiri ketika dia mengucapkan Hayyalal Hayyalal Fala. Jadi jangan di jangan di apa namanya Hayyalasolah ke kanan Hayyalal Fala ke kiri Hayyalasolah ke kanan maksudnya yang pertama Hayyalasolah yang kedua ke kiri itu tidak Hayyalasolah dua kali itu semuanya ke kanan Hayyalal Fala dua kali adalah ke semuanya adalah ke kiri. Sebagaimana hadis dari Abu Juhaifa An Nahu Rabillah dan Yuadzin saya pernah me, Bahasanya Bilal dia pernah melihat Bilal mengumandangkan azan qala fa ja'altu attatabau fahu hahuna wa hahuna saya mengikuti mulutnya Bilal ke sana ke sini ketika mengumandangkan azan artinya saya mengikuti mulutnya Bilal ketika mengumandangkan hayya la shalah ke kanan dan hayya al falah ke, ke kiri kemudian sunnah yang berikutnya adalah ayyu dakhila isba'ihi fi uzunaihi disunahkan bagi muadzin itu memasukkan jarinya ke dalam lubang telinganya dan yang paling e, jari yang dimaksudkan itu adalah tentunya jari telunjuk yang yang pas jadi orang bilang begini juga boleh silahkan mau jari manis juga boleh jari tengah juga boleh tapi yang pas adalah jari jari telunjuk ibu jari juga boleh ya kan gak ada yang jelas dalam riwayat itu adalah memasukkan jari jemari tangan ke dalam lubang telinga Kenapa? Apa fungsinya ketika memasukkan jari ke dalam lubang telinga? Supaya dia apa? Dia itu tahunya suaranya kecil. Coba antum tutup telinganya, antum tutup telinga begini, kan antum merasa suaranya kecil yang keluar, ya kan? Maka anda kan maksimalkan suara itu semakin kencang, semakin keras. Itu adalah fungsi dengan uh, menutup telinga. Kemudian yang berikutnya adalah Ayarfaal Sautahu bin Nida mengeraskan suara ketika mengemandakan adzan, mengeraskan suara karena semakin jauh suara itu terdengar maka semakin besar pahala yang diterima karena semakin suara itu semakin apa namanya semakin banyak kuping yang mendengar adzan maka semakin besar pahala yang uh, didapatkan bagi muadzin. طيب apakah ada jarak antara azan dan ini termasuk adab? termasuk adab adalah memberi jarak antara azan dan iqamah memberi jarak antara azan dan iqamah cuma berapa jaraknya itu tidak ada ketetapan dari nabi sallallahu alaihi wasallam berapa jarak antara azan dan iqamah itu tidak ada sehingga apa ya sembah, ke, dikembalikan ke kembalikan ke uh, urufnya masjid masing-masing Masjid ada yang menetapkan 15 menit ada yang menetapkan 10 menit, ada yang menetapkan 5 menit, ada yang menetapkan 2 menit ya enggak kembalikan ke masjid masing-masing. Dan itu yang jelas sunnahnya adalah menetapkan memberikan jarak antara azan dan iqamah. Sebagaimana dikatakan wa bagi al-faslu bainal adani wal ada pemisah antara azan dan iqamah bi waqtin satu waktu yatasiiu litahu Satu apa namanya satu waktu persiapan untuk melaksanakan sholat lian al adzan inna masurya karena apa itu kan disyariatkan untuk ini wahillah doa atil faidatuminhu kalau tidak maka hilang faidahnya dari dari apa namanya darinya artinya dikasih jeda waktu antara adzan dan ikoma supaya di situ ada apa ada orang bisa melaksanakan sholat mungkin dia orang bertikir mungkin dia pingin berdoa di antara itu dikasih kesempatan seandainya tidak ada jarak antara azan dan nikoma maka apa? maka hilang keutamaan-keutamaan ah, yang lain. Baik, yang berikutnya adalah apa? larangan keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan. Tidak boleh keluar dari masjid ah, keluar dari masjid itu setelah azan dikumandangkan kecuali kalau ada uzur. Kecuali kalau memang ada alasan yang eh, alasan yang dibolehkan dia keluar. Berdasarkan hadis abisak-sakol, kunnaku dan film masjid. Dulu kami duduk-duduk di masjid. Ma'abi Hurairah bersama Abu Hurairah. Fa'adzan al-Mu'adzin. Kemudian Mu'adzin mengumandakan adzan. Fa'akaudi marajulu minal masjid. Kemudian ada seorang keluar dari masjid. Yang dia berjalan. Fa'ad bahu Abu Hurairah basarahu. Kemudian Abu Hurairah mengikuti orang itu dengan pandangannya. Hatta harajah minal masjid sampai keluar dari masjid faqala kemudian Abu Hurairah berkata amma hadza faqad asaba alqasim adapun orang yang itu itu sungguh telah durhaka sama Abul Qasim Abul Qasim maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pertanyaan yang berikutnya apakah ada azan bagi mereka yang bagi mereka yang mengqada salat artinya sudah habis waktunya Jadi misalnya bangunnya ketika misalnya subuh ya dia bangunnya matahari sudah terbit Bangunnya matahari terbit, apakah disyariatkan mengumandangkan azan bagi mereka yang luput darinya sholat, nah, sebagaimana disebutkan di sini, alatan wali koma lil faita, azan dan ika tetap dikumandangkan walaupun kepada orang yang faita, orang yang luput darinya sholat, maksudnya kesiangan atau bangunnya, misalnya ketika dia, sebagaimana yang kemarin kita sebutkan bahwa Nabi saw pernah Ketinggalan dalam perang khondak Itu empat sholat. Duhur, asar, maghrib, isa. Maka Nabi SAW menyuruh Bilal pada jam 10 malam. Jam 11 malam. Bilal suruh azan. Kemudian apa? Azan, suruh mengumandakan azan. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal ikoma. Kemudian Nabi SAW sholat duhur. Kemudian komat lagi. Kemudian Nabi SAW sholat asar. Kemudian ikoma lagi. Baru kemudian sholat maghrib. Ikoma lagi baru sholat isa padahal Nabi Rasul Allah mengerjakan itu sudah berlalu malam. Sudah berlalu malam. Tetapi itu dalil yang menunjukkan bahwa azan dan iqoma itu tetap disyariatkan walaupun uh, ketika sudah habis waktunya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis ini, uh, mannama an salatin aw nasiha siapa yang ketiduran atau kelupaan, bainahu yusra'u lahu ayu uh, Uh, maka disyariatkan baginya yu'adhdhin supaya mengumandangkan azan wa dan mengumandangkan iqamah lima rawah Abu Daud fi qissati yaumi nabi sallallahu alaihi an salatil fajr bisafari sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud tentang kisah pada hari nabi SAW dan para sahabatnya uh, apa namanya kesiangan dari salat subuh dalam perjalanan wa nabi sallallahu alaihi wasallam dan nabi SAW tetap memerintahkan bilal Fa'adzana Mengemandangkan adhan Wa'akoma dan Mengemandangkan Iqoma Baik itu selesai adhan Kemudian yang berikutnya Suruh untuk sehat di Syarat sahnya Sholat Kemarin sudah kita sebutkan Syarat sholat itu ada Dua Ada yang syarat wajib Ada yang syarat Sahnya Syarat wajibnya sholat itu Ada tiga Yang sudah berlalu Yaitu apa Muslim Balik Dan akil Muslim balik dan Berakal, itu syarat wajibnya Sholat Adapun syarat salnya sholat yang disebutkan di kitab ini Ada enam Syarat salnya sholat itu ada Enam Yang pertama adalah apa? Di sini uh, Syarat salnya sholat adalah Al-ilmu biduhulil wakti Ilmu artinya mengetahui tentang masuknya waktu sholat Jadi mengetahui tentang masuknya waktu sholat Ini yang Eh uh, Artinya kita sholat itu kalau sudah masuk waktunya Saya kasih kesimpulan Ada empat kesimpulan berkaitan dengan ini Empat kesimpulan berkaitan dengan waktu sholat Yang pertama Atau kesepakatan para ulama berkaitan dengan waktu sholat Satu Sepakat para ulama Sepakat para ulama Sholat itu harus dikerjakan pada waktunya Itu satu Jadi sholat itu tetap sepakat para ulama bahwa solat itu harus dikerjakan pada waktunya. yang kedua, sepakat para ulama bahwa solat itu tidak sah jika dikerjakan belum waktunya. sekarang sholat magrib, kira-kira sangka sholatnya? ah, tidak sah. kenapa tidak sah? karena belum masuk waktunya. maka sepakat para ulama kalau solat itu dikerjakan belum belum masuk waktunya adalah tidak tidak sah. yang ketiga Sepakat juga para ulama Kalau sholat itu dikerjakan Sudah habis waktunya Dengan sengaja maka juga tidak sah Juga tidak Sepakat para ulama Kalau mengerjakan sholat itu Sudah habis waktunya dengan sengaja Maka sholatnya tidak Tidak sah Contoh sekarang sholat duhur sengaja Sengaja sholat duhur sekarang ini Kira-kira sangga sholat duhurnya sekarang ini Sengaja Menunda sholat ur sampai sekarang baru mengerjakan. Sangka sholatnya? Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena sudah habis waktunya. Dan dilakukan dengan sengaja. Yang keempat. Yang keempat adalah sepakat para ulama. Kalau mengerjakan sholat itu sudah habis waktunya. Bukan sengaja. Maka sah sholatnya. Jadi kalau mengerjakan sholat sudah habis waktunya. Bukan sengaja. Maka sah Sholatnya Contoh Bangunnya sekarang ini Tidur Dia tidur Tidur jam 11 siang Bangunnya sekarang Setengah 5 Dia belum sholat duhur Boleh gak dia sholat duhur sekarang ini Boleh Kenapa karena dilakukan bukan Sengaja Jadi sepakat para ulama Kalau mengerjakan sholat sudah habis waktunya Bukan sengaja maka itu tetap Sah sholatnya Taib itu empat eh, Kesimpulan Taib yang kedua Syarat sahnya sholat yang kedua adalah Tohara minal hadas ini Adalah suci dari dua Hadas kecil dan besar Taharo dari hadas kecil namanya apa? Taharo dari hadas kecil namanya wudu. Taharo dari hadas besar namanya mandi. Jadi harus apa? Suci dari dua hadas. Jadi kalau kalau dia hadas kecil harus wudu, kalau dia hadas besar harus mandi. Dalil yang menunjukkan adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu idza kuntumu bil salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum minal marafiq wa masahuu rusukum wa arjulakum Inkuntum junuban, petoharu. Jadi ayat ini, jika kalian mengerjakan solat maka dalam berwudu basulah wajah kalian, tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala kalian dan kaki kalian sampai dengan mata kaki. Kalau kalian junub, maka mandi lah. Inkuntum junuban, petoharu. Tapi itu dalil dari Al Quran. Ada pun dalil dari Sunnah. Layak malulau salatan, bigairi, tuhorin. Allah tidak menerima solat dengan tanpa bersuci. Yang ketiga syarat sahnya salat yang ketiga adalah syarat sahnya ya. Taharatus thawal badan wal makan. Alladhi alladhi yusalla fihi. Adalah harus suci pakaiannya, badannya dan tempat. Jadi dari najis. Saya ulangi yang ketiga ini adalah apa? E, harus suci, suci badannya, pakaiannya dan tempat. Jadi ini harus tiga ini ya. Dari najis. Baik itu Najis Hisiya maupun Najis Manawiyah Jadi pakaian pakaian kita harus bersih dari Najis Najis Hisiya dan Najis Manawiyah Hisiya itu adalah yang bisa dilihat dengan mata Bisa dipegang dengan tangan Bisa diinjak Bisa dicium Bisa dirasakan Itu Najis Hisiya namanya Seperti air kencing Air kencing itu kan bisa dipegang Bisa dilihat Bisa dicium Bisa di Iya kan itu namanya Najis Hisia. Dan yang kedua harus suci juga dari Najis Manawiyah. Maksudnya pakaian ini harus bersih dari Najis Manawiyah. Pakaian ini tidak boleh ada pakaian yang diisi. Tahu diisi maksudnya ya. Diisi kalau pakai baju ini senjata apapun gak mempan. Kemudian apa kalau dia pakai baju bajunya peluru apapun itu gak bisa tembus. Itu namanya Najis maknawiyah. Itu namanya najis maknawiyah. Kenapa? Karena di situ ada najis. walaupun secara hissiah tidak ada, tapi di situ ada najis maknawiyah. Najis maknawiyah maksudnya apa? Syirik. Ya kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innamal musyriquna najasun." Sesungguhnya orang musyrik itu adalah na, najis. Orang musyrik itu najis bukan zatnya. Ya kan? Orang musyrik itu bukan zatnya najis, tapi yang syirik itu apanya? Yang najis itu apanya? kesirikannya, ya kan? Siriknya itu adalah yang membuat dia najis, bukan orangnya. Kalau orangnya tetap orang musrik, boleh tetap kita salaman, ya kan? Karena orangnya itu bukan najis. Orang Hindu boleh nggak kita salaman? Ya boleh, nggak ada masalah, ya kan? Orang Buddha boleh nggak kita salaman? Ya boleh, ya kan? Orang Konghucu boleh, silahkan anda. Anda salama dengan orang Garmo apa? Darmogandul, Gatoloco, Manunggaling, Kaulagusti, ya monggo silahkan, Iya kan? Tapi itu adalah apa? Itu musrik. Agama-agama musrik, tapi itu adalah apa? Kita katakan orangnya tetap adalah suci. Karena yang najis itu adalah akidahnya. yang itu pakaian. Pakaiannya kalau pakaian misalnya kebal dari peluru kita pakai sholat. Maka tidak sah sholatnya. Para ulama sepakat itu tidak sah. Karena itu pakaian kesirikan. Dan itu najis. kan? Yang kedua. Semua pakaian kesirikan. Anda pakai misalnya kalau Anda pakai... Kemudian oh Anda kelihatan seperti dukun. Nah, dukun santet atau dukun tukang sihir. Dengan pakaian itu ya tidak boleh Anda memakainya. Yang kedua badannya pun juga harus bersih dari dua najis ini. Najis hisia dan najis manawiyah. Najis hisia contohnya adalah di badannya. Ya najis hisia ada kencing ada kotoran ada apa. iya kan. Kalau najis manawiyah pada badan contohnya apa misalnya dia pakai jimat. Di badannya ada, ada jimat. Kalau tadi pakaiannya mungkin ada jimat ya, dia pakai di dompetnya ada kertas uh, huruf hijaiyah nggak tahu nggak karuan tulisannya, ya kan bulat ada yang segitiga ada yang apa namanya huruf hijai terbalik, uh, kemudian di apa namanya untuk pelarisan untuk untuk apa namanya melet melet, iya kan untuk pelet maksudnya, untuk kemudian atau apa yang Kebal dari senjata Atau bisa berjalan di atas air Bisa Menghilang dan seterusnya Ini kan hati-hati dengan tulisan Tulisan Arab Itu kan jimat yang dipakai Pakaian itu kan yang dipakai Maka itu pakaian harus bersih dari Najis Manawiyah Demikian juga badannya Badannya juga harus bersih dari Najis Isiyah Dan bersih dari Najis Manawiyah Najis Isiyah tadi Najis yang bisa kelihatan Kalau Najis Manawiyah pada badan contohnya apa? Misalnya susu, nah, susu. Jadi tahu susu ya. Misalnya di badannya dimasuki jarum tapi dari emas ya, atau dari perak. Nah, dipakai di wajahnya atau di pahanya atau di badannya dimasuki. E, dan itu yang memasukkan adalah dukun yang memasukkan susu. E, itu adalah termasuk kita katakan di badannya itu masih ada najis. Maka itu tidak boleh di, Artinya kalau dia sholat Selama kesirikan yang ada jimat itu ada di dalam tubuhnya Maka tidak akan diterima sholatnya Dan tempat pun juga demikian Tempat pun juga harus bersih dari najis Dua najis Najis hisiya dan najis manawi ya. Kalau tempat itu najis tidak boleh kita sholat di kamar mandi Kenapa kamar mandi tidak boleh? Karena itu tempat najis hisia, iya kan? Kamar mandi itu kan najis hisiya Najis yang kelihatan, kenapa eh, kalau kemudian misalnya kandang onta, kenapa tidak boleh kita sholat? Ah, karena di situ najis. Najis apa? Hisyah atau manawiyah? Ah, kalau kandang onta najis hisyah atau manawiyah? Kalau hisyah kotoran onta najis atau bukan? Bukan najis. Kotoran onta, kencing onta, liur onta kan bukan najis, ya kan? Tapi Nabi SAW mengatakan apa? Kenapa tidak boleh kita sholat di kandang kan? Di situ ada najis manawiyah. Yaitu apa? Ma'was sayatin. Itu adalah tempat sayeton. Itu adalah apa? Itu markas-markas sayeton. Maka tidak boleh kita sholat di markasnya sayeton. Markas sayeton itu di kandang ontai itu. Kuburan. Kenapa tidak boleh kita sholat di kuburan? Karena kuburan itu najis manawiyah. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada orang sholat di kuburan kecuali untuk tabarruk, tawassul, dan untuk kesirikan, ya kan? Ya kan? Orang sholat di kuburan untuk apa? Masih untuk tawassul, atau untuk tabarruk, atau untuk ya apa namanya? Jelas untuk kesirikan. Tidak ada untuk yang lain. Maka tidak boleh kita sholat di kuburan. Tapi itu harus uh, suci pakaiannya, badannya, dan tempat dari dari najis uh, maknawiyah maupun najis isya. Kalau najis manawiyah, najis sisiat tadi seperti misalnya kencing, darah haid, darah nifas, darah istihadoh, sebagaimana disebutkan kepada Nabi Sallam berkata kepada Laili Mustahadoh, "Igesili angkiadam, cuci Cucilah darimu darah itu, wassoli dan solatlah." Adapun tempat harus dibersihkan dari najis adalah kebahdui uh, yang kencing di di masjid. Tem, syarat yang keempat dari solat. Cara satunya salat yang keempat adalah satrul aurah. Adalah menutup aurat. Menutup aurat. Dalilnya menunjukkan menutup aurat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya bani Adam khudzuz zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian yang bersih lagi suci ketika mendatangi masjid. Ini dalil sebenarnya ayat ini itu mulai diperselisihkan oleh para ulama. Di situ kan tidak jelas, tidak ada perintah di situ menutup aurat, ya kan? Kan ada nggak perintah di sini menutup aurat? Kan nggak ada. Kenapa? Karena ayat ini kan menyebutkan apa? Ambillah pakaian kalian yang bersih lagi, suci ketika mendatangi masjid. Kan tidak ada mengatakan tutuplah aurat-aurat kalian ketika mendatangi mau sholat. Kan nggak ada. Ya kan? Tapi ini adalah apa? Ini dipahami oleh para ulama bahwa apa namanya? Eh, kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang menutup aurat. Menutup aurat berarti di situ sebenarnya ada dua persyaratan, ada dua syarat di situ orang sholat. Yang pertama kalimat menutup, yang kedua kalimat aurat. Kalimat menutup di situ apa? Berarti kaitannya dengan pakaian. Kaitannya dengan menutup itu kan berarti menutup aurat berarti yang eh, yang dipakai untuk menutupi aurat. Kemudian aurat itu sendiri, ya kan? Pembahasan aurat itu sendiri. Tapi kita lihat, nah apa syarat-syarat pakaian yang bagus? Syarat-syarat pakaian yang bagus itu. Ini syaratnya pakaian yang bagus ya Yang pertama adalah Ayakuna golizhon Pakaian itu tebal Tidak transparan Tebal tidak transparan Jadi kalau yang jelas tebal tidak transparan Transparan itu memperlihatkan warna kulit di dalam Atau memperlihatkan dalemannya nah, Dalemannya kelihatan Misalnya mohon maaf ini Laki-laki maupun akhwat Nah, kalau pakai pakaian yang kelihatan dalamannya, ya kan sampai dalamannya kelihatan. Mohon maaf sampai kacamata kelihatan warna merah, warna hijau, warna biru, warna CD-nya kelihatan warna merah, warna kuning, warna, ya. itu tidak boleh, itu tidak boleh. Walaupun uh, apa namanya, itu itu termasuk yang dilarang, karena itu termasuk pakaian yang Dianggap itu memperlihatkan aurat Ya memperlihatkan aurat Itu dianggap kasiat. Dia memakai baju tapi telanjang. Kenapa? Karena memperlihatkan. Walaupun kelihatan. Makanya warna celana putih. Celana putih itu selalu dihindari. Baik laki-laki maupun perempuan. Celana putih. Karena putih itu kan kalau putih kan. Kelihatan. Apalagi cuma putih dia. Celananya putih. Ya sampai mohon maaf. Sampai sidinya aja kelihatan. Bentuknya sidinya kelihatan, bentuk warnanya pun sidinya kelihatan. Warnanya dan bentuknya sampai kelihatan. Ya, itu adalah apa? Dan ini na'udzubillahimin zalik. Itu endalnya selalu di, dihindari. Ya, carilah pakaian yang yang tidak memperlihatkan daleman, tidak memperlihatkan warna kulit, tidak memperlihatkan bentuk tubuhnya. Laki-perempuan itu tidak dibolehkan, sama. Yang kedua, syarat pakaian yang kedua adalah Ayakuna, ini syarat pakaian yang uh, tadi tebal, tidak transparan. Yang kedua adalah longgar, wasian. Adalah long longgar, tidak boleh ketat. Walaupun tebal tapi itu ketat, maka itu sama saja. Itu dianggap uh, memakai baju tapi telanjang. Yang ketiga adalah ayakuna tohiron. Pakaian itu harus dari bahan yang suci, bukan dari bahan yang najis. Jadi pakaian itu harus dari yang suci. Suci tadi ada dua, ada suci dari Najis yang maupun suci dari Najis Manawiyah. Pakaian itu tidak boleh harus ada Najis Manawiyah. Artinya eh, tadi berkaitan dengan kesyirikan. Kemudian yang keempat syarat pakaian itu adalah Yakuna Mubahan. Pakaian itu harus halal. Pakaian itu harus halal. Halal di situ ada tiga. Halal itu ada tiga. Yang pertama adalah Halal Fi Zatihi. Pakaian itu harus halal dari sisi bahannya. Bahannya itu harus dari bahan yang halal. Apa ada bahan yang haram? Ada seperti laki-laki. Memakai dari sutra. Kain dari sutra. Itu bahannya sutra itu laki-laki itu adalah haram. Itu bahannya. Kemudian yang kedua. Harus halal dari sisi sifatnya. Halal dari sisi sifat. Jadi pakaian itu harus halal dari sisi sifatnya. Misalnya sifatnya apa? Tidak boleh sifatnya bergambar, gambar makhluk hidup. Kan? Ada gambar binatang, ada gambar orang. Itu enggak boleh. Itu haram. Haram pakaian itu dari sisi apanya? Dari sisi sifatnya. Sifatnya kenapa? Karena bergambar makhluk hidup, bernyawa. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena gambar binatang atau gambar makhluk hidup enggak boleh. Itu tidak boleh. Eh, itu haram dari sisi sifatnya. Demikian juga haram dari sisi sifatnya Nanti seperti Ya pokoknya foto ya Ada gambar pilpres atau yang Baju kaos nanti ada pilpres Ada cawapres Dibagikan gratis ya kan Jadi ada hashtag uh, Ganti presiden 2019 uh, Dikasih foto gambar oh, Enggak boleh ya kan? Kalau cuma hashtag enggak ada masalah Tapi kalau di situ sudah ada gambarnya Ada fotonya maka itu enggak boleh Iya kan jadi tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu adalah apa? Yang dilarang itu bukan bahannya, bukan bahannya, bukan tulisannya. Tapi yang dilarang karena di situ bergambar makhluk hidup. Kemudian yang ke, yang ke, contoh lagi yang haram dari sisi sifatnya, disamping tadi bergambar, yang kedua adalah musbil, isbal, isbal itu artinya menjulurkan pakaian di bawah mata, kaki untuk laki-laki. Untuk laki-laki dikatakan isbal itu adalah dijulurkan, diturunkan sampai di bawah mata kaki dan wanita dikatakan nisbal itu kalau apa namanya pakainya itu adalah di atas mata kaki jadi musbilnya pakaian wanita itu adalah di atas mata kaki adapun musbilnya laki-laki adalah di bawah mata mata kaki kenapa karena Nabi saw mengatakan man asfaliminal kabeen fabinar pakaian yang dijulurkan di bawah mata kaki maka itu di neraka kalau ada yang berdalil dengan uh, Lo, kan ada riwayat yang mengatakan selamat tidak sombong, ni ya kan? Nah, selamat tidak, tidak sombong. Saya kan tidak sombong. Nah, ucapan tidak sombong itu orang yang sombong. Ucapan yang tidak sombong dia mengatakan saya tidak sombong itu ucapan orang yang sombong. Karena hakikat kesombongan itu adalah batarul hak. Dia menolak kebenaran. Sombong itu kan artinya menolak ke kebenaran. Ya kan? Artinya apa? Uh, dia mengatakan tidak sombong itu kan logika mengatakan tidak sombong itu kan logika perasaan dia. Tapi ketika dalil mengatakan ma'asfala minal kabain fa apa yang dijulurkan di bawah mata kaki maka itu kan itu kan dalil. Itu kan jelas, apa yang dijulurkan di bawah mata kaki itu adalah fa maka itu di neraka, itu kan dalil. Adapun hadis yang mengatakan bahwa uh, itu kalau tidak sombong, itu kan kasusnya kepada Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar Siddiq itu kan bodinya itu kan kurus gurus krempeng dan bodinya itu adalah apa namanya kalau dia pakai sarung pakai baju itu selalu melorot ya kan setiap dia pakai melorot setiap dia pakai melorot makanya dia dia datang kepada Nabi Sosalam mengatakan kemudian Nabi Sosalam mengatakan engkau bukan termasuk seperti itu maka apa namanya ya kita katakan adalah apa yang jelas di bawah mata kaki itu adalah sunnah Maka tidak ada khilaf di antara para ulama itu adalah sunnah dan menjulurkan di bawah mata kaki itu juga adalah apa harus untuk mengalahkan yang sunnah ini kan harus ada dalil yang kuat sementara tidak ada satupun dalil yang yang menyatakan uh, bolehnya di atas uh, di bawah mata mata kaki. Terus yang ketiga termasuk uh, haramnya dari sisi sifatnya yang ketiga kita kasih contoh adalah misalnya yang pakaian yang almajina pakaian-pakaian yang orang-orang gila orang-orang yang gila lah orang bilang gila gila contohnya apa yang dianggap hero oleh orang-orang barat orang uh, hero fantastic hero ya kan Superman Batman padahal ini orang-orang gila semua ya kan? kalau syariat mengatakan orang gila lah kenapa mau oh, pakai baju aja nggak bisa ya kan Pakai baju aja enggak bisa. Coba antum pakai celana dalam taruh di luar. Orang bilang, "Wah, oh, gendeng ini ya kan." Coba antum jalan pakai celana dalam taruh di luar, antum jalan ke pasar Beringharjo, cara ke Malioboro sana ya kan. Orang, "Ini orang gila ini ya kan." Loh, saya kan Superman. Saya kan apa namanya Batman, ya kan. Nah, Batman berarti Superman, Iron Man, Iron man semuanya adalah orang gila. Sama. Jadi, kenapa pakai baju aja saja enggak bisa, ya? Kan. Ini adalah apa namanya, apalagi yang uh, yang wanita lebih lagi ya kan, apa Batwoman atau uh, Superwoman apa ya kan, semuanya adalah apa? Itu kan kenapa? Karena tidak bisa pakai baju, ya kan? CD-nya sama kacamatanya ditaruh di luar semua ya kan, dikelihatan, kan nggak ada yang coba yang orang-orang hero-nya orang barat, kan semuanya enggak pakai baju ya kan? Orang-orang perempuannya loh maksudnya kalau superhero Batwoman apa namanya ya semuanya ya kan nggak pakai baju kayak gitu dibilangnya huluk ya apalagi huluk ya kan bilang huluk ya, itu pakai baju juga nggak bisa ya kan kan heranya ketika nonton ketika besar mestinya telanjang bulat ya masa kok pakaiannya bisa tiba tiba tiba bisa besar itu kan logikanya kan orang gimana ya kan katanya ketika dia kecil dia kecil, ketika begitu sudah nul, jadi besar badannya, mestinya ya celana karena pakaiannya habis semua ya kan? Kok tiba-tiba pak -tiba celananya bisa bisa besar juga ya kan? Dari mana ya kan? Begitu dia kecil lagi, ya kembali lagi pakaiannya seperti biasa. Kan orang diajari kita untuk apa namanya? Diajari ee, bohong itu biasa ya. Kan? Teh syarat pakaian yang keempat. Yang keempat apa yang kelima? Yang kelima adalah yakuna tasabuhan. Tidak boleh tasabuh. Ha, pakaian itu tidak boleh tasabuh. Tasabuh itu tidak boleh kepada yang empat. Tasabuh itu empat ya tidak boleh. Misalnya tasabuh kepada binatang. Kostum binatang itu enggak boleh. Kostum binatang, kostum kucing, kostum monyet, kostum harimau, doraemon. Doraemon kok diikuti? Doraemon itu kan eh uh, Doraemon ya kan maksudnya Doraemon ya kan. Tidak beriman. Iya. Itu kan orang Doraemon kan uh, tidak beriman. Kasih nama kok eh, Raymond, Raymond kok Raymond ya kan. Bah, itu kan tidak ada anunya, apa namanya? Uh, jadi pakaian-pakaian itu kostum misalnya, kostum Doraemon itu kan Tidak Misalnya di Tugu itu ada orang malam-malam dia pakai kostum cetak, kostum ini eh, itu termasuk nggak boleh. Tidak boleh tasabu kepada seton, ya, pakai baju Halloween, pesta-pesta nah, Halloween, pakai baju tukang sihir, bajunya malampir dipakai baju apa namanya, bajunya tuyul dipakai baju, apalagi yang seton-seton ini, gedoruwo, ya kan. Pakai itu kan menyerupai seton itu apa yang di iya kan menyerupai malampir apa pamfir yang menyerupai seton seton yang diikuti pakaian pakaian seton itu nggak boleh kita memakainya itu tasabu dengan seton yang ketiga tidak boleh tasabu dengan orang kafir orang kafir nggak boleh tasabu iya kan tidak boleh tasabu dengan orang kafir yang keempat tidak boleh tasabu dengan Laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki. Laki-laki nah, coba, laki-laki pakai mukena pakai cadar masuk ke ahwat, solat, iya kan? Ya, ya kan. Dia tutupi, iya kan. Dia solat. Ya. Kalau ahwat tahu itu, ya mungkin sudah habis yang kan, dibalangi. Ya. Demikian juga kalau ada wanita pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, perempuan dia ikut solat bersama laki-laki, maka sangka solatnya tidak sah solatnya, iya kan. Karena itu menyerupai, ah, wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Kemudian yang ke syarat yang berikutnya adalah apa? Ini khusus untuk wanita tidak boleh memakai wangi-wangian. Tidak boleh memakai wangi-wangian. Karena soal wanita kalau keluar, kalau di, dia keluar ya maksudnya. Kalau di dalam rumah ya silakan. mau satu botol ditumpah tidak ada masalah. Tapi kalau keluar itu enggak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengumpamakan, menganalogikan Wanita yang keluar memakai wangi-wangian itu seperti pelacur. Sama dengan zania. Dia dianggap pelacur. Kenapa? Karena pelacur itu tujuannya apa? Tujuannya pelacur memakai wangi-wangian supaya laki-laki itu mendatangi dia. Ya kan Mencium dia. Tapi kalau uh, makanya Nabi SAW melarang wanita uh, tidak boleh memakai wangi-wangian. Itu adalah uh, syarat pakaian. adapun aurat itu sendiri ada, ada tiga. Ada aurat yang berat, mughalladha sebagai di apa namanya? sebagaimana disebutkan di di situ di halaman 101, wal maratu kulluha awra'u, mau wanita itu semuanya adalah aurat kecuali wajahnya dan tangannya di dalam salat. Maka aurat itu ada tiga ada aurat yang berat, ada aurat yang ringan dan ada aurat yang pertengahan. Aurat yang berat itu maksudnya apa? Seluruh tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Ini ini aurat yang berat. Ada pada siapa? Ada pada wanita dewasa. Ada pada wanita dewasa itu wanita dewasa semuanya adalah aurat kecuali wajah dan tangan. Kemudian aurat yang ringan, aurat yang ringan itu aurat yang ringan itu apa? aurat yang ringan itu hanya kemaluan saja al-kubul wa dubur kalau dia sudah menutupi kubul dan dubur menutupi sudah pakai celana pendek menutupi kemaluan depan dan belakang itu sudah menutup aurat cuma ditujukan kepada siapa ya? aurat yang ringan ini adalah kepada anak laki-laki yang belum balik ditujukan kepada anak laki-laki yang belum balik Dan yang ketiga tentunya aurat yang pertengahan. Aurat yang pertengahan itu selain dari dua tadi. Kira-kira siapa aja itu? Aurat yang pertengahan itu dari pusar sampai lutut. Kira-kira yang menutup aurat dari pusar sampai lutut siapa saja? Ada tiga orang. Ada tiga orang. Yang pertama siapa? Laki-laki dewasa. Yang kedua? Wanita yang belum balik. Yang tidak disebutkan di situ. Yang ketiga? Budak perempuan budak perempuan maka itu adalah apa dewasa, budak perempuan dewasa maka auratnya hanya dari pusar sampai lutut. Tapi itu uh... kemudian syarat yang kelima dari salat adalah istiqbalul kiblat adalah menghadap arah kiblat. Dalil yang menunjukkan tentang menghadap arah kiblat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawalli wajhaaka satra al-Masjidil Haram wa haythu ma kuntum fawallu Palingkanlah wajah kalian di tengah Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Wahai semua kuntil dimana saja kalian berada, bahwa lujur hukum satria maka hadapkanlah wajah kalian pertengahan uh, Masjidil Haram, maksudnya Ka'bah. Demikian juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada al musyiril salatahu arah yang salah di dalam solatnya. Ditakuntailah solat jika kalian berdiri dan solat, puas begitu wudu dan menyempurnakan wudu, semestak bilil kiblat kemudian menghadaplah lara arah kiblat. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa menghadap arah kiblat adalah syarat sahnya uh, salat. Uh, jadi begini. Kalau di sini kan ayatnya mengatakan fa waliwaja hakasatral masjidil haram. Palingkanlah wajah kalian itu di tengah Masjidil Haram itu kalau kalian melihat Ka'bah. Kalau kalian salat di depan Anda Ka'bah, maka wajah kalian itu adalah melihat ke ke kepada Ka'bah. Wajib. Itu adalah melihat kepada Ka'bah. Ketika Anda sholat. Melihatnya ke Ka'bah. Itu kalau Anda melihat Ka'bah. Maka e, di depan Anda Ka'bah. Maka sholatnya adalah menghadap. Melihat ke Ka'bah. Bukan menghadap ya. Melihat Ka'bah. Karena melihat itu sudah pasti menghadap. Kalau tidak bisa melihat Ka'bah. Tidak bisa melihat Ka'bah. Maka apa? Maka dengan arah. Maka cukup dengan arah. Kalau arah itu tidak mesti pas iya kan. Arah itu tidak mesti pas. Iya kan? Kenapa? Karena dalam hadis yang riwayatkan oleh Imam Ahmad, uh, penduduk Madinah itu kiblatnya arah mana? Madinah itu kiblatnya arah arahnya mana? Selatan. Penduduk Madinah itu kan kiblatnya selatan. Kenapa? Karena Madinah itu kan kalau lihat peta kan uh, adanya di utara kota Mekah iya kan? Madinah itu kan di utara kota Mekah. Maka apa? Maka penduduk Madinah kiblatnya adalah arah arah selatan. Di arahnya selatan. Maka Nabi sallallahu berkata dalam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad kan mengatakan apa? Untuk penduduk Madinah Nabi sallallahu mengatakan Mabayin bainal masyriqi wal magribi qibla. Antara timur dengan barat itu adalah arah kiblat. Antara timur dengan barat itu adalah arah kiblat. Kalau Anda miring ke kiri, kira-kira menghadap arah kiblat atau tidak? Menghadap kiblat, iya kan? Kalau anda lurus ke selatan, itu juga menghadap arah kiblat. Anda miring ke kanan, itu juga menghadap ke arah, arah kiblat, iya kan? Kalau kita di Indonesia, kiblat kita mana? Barat, berarti apa? Seolah-olah Nabi Sosalam mengatakan antara utara dengan selatan itu adalah arah kiblat, iya kan? Kalau anda miring ke kanan, miring ke kanan kita kira menghadap arah kiblat atau tidak? Menghadap arah kiblat. Anda lurus ke barat, kiblat. Anda miring ke kiri, kiblat. Ia ya kan, maka tidak usah ribut sebenarnya. Jadi makanya saya bilang garis yang dibuat oleh apa namanya Kemenak itu, nah itu adalah apa? Itu juga apa namanya juga banyak kelirunya. Coba antum lihat di yang ditempel-tempel yang dari Kemenak itu juga banyak kelirunya. Khususnya di daerah Godean. Coba antum ke daerah Godean, di situ masjidnya. Kalau anda secara lo apa namanya uh, hitungan, ini kok ada yang miring kiri, ada yang miring ke kanan. Ada yang dia condongnya ke utara, ada yang condongnya ke selatan. Padahal yang membuat garis itu kemenat. Jadi itu adalah apa namanya ya kita ngikuti aja ya kan, mengikuti aja kalau apa namanya lurus juga ke arah barat juga nggak ada masalah ya kan. Karena itu juga kita katakan karena kita sholatnya itu adalah menghadap arah kiblat, bukan bukan e, kalau melihat Ka'bah ya memang harus melihat ya kan. Jadi seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan untuk penduduk Indonesia antara utara dengan selatan itu arah kiblat. Mesir itu kira-kira kiblatnya -kira, uh, arah mana? Mesir. Hah? Arah timur. Terus? Seolah-olah, eh? Huh? Mesir, Mesir itu kira-kira miring, ya. Kan? Di miring, miring sana. Jadi antara utara dengan barat itu arah kiblat. Jadi antara eh timur, timur dengan barat itu arah kiblat. Karena dia miring, agak miring. Mesir. Tapi ini yang artinya kembali ke negara masing-masing, ya kan. Seperti Yaman, Yaman itu kan utara kiblatnya adalah arah utara. Yaman itu kiblatnya utara. maka pasti sudah antara timur dengan barat itu arah kiblat. Jadi apa namanya? Siapa orang-orang yang dibolehkan tidak menghadap arah kiblat? Siapa orang-orang yang dibolehkan tidak menghadap arah kiblat? Yang pertama disebutkan dalam buku itu apa? Wajju Sultar Kulistik Bali. Yang pertama adalah boleh meninggalkan kiblat arah kiblat. Yang pertama siapa? Fisidatilkhaw. Ketika kondisi perang. Kondisi perang itu kiblatnya mana? Ya kiblatnya musuh, ya kan? Jangan mengikuti kiblat. Kalau anda musuhnya di sebelah timur, anda kok menghadap ke barat? Ya habis indea kan? Ya kan? Sudah apa namanya? Sudah kiblatnya adalah mengikuti, mengikuti musuh. Itu visida tilkhul ketika kondisi perang. Yang kedua bolehnya meninggalkan arah kiblat. Finna filafis safari alarrahila. Sholat sunnah dia sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Sholat sunnah. Safar di atas kendaraan, maka apa boleh menghadap ke arah mana saja yang diinginkan. Misalnya anda pengen sholat sunnah di atas kendaraan sedang safar, anda sholat duha, sholat witr, sholat malam ya silakan anda menghadap ke arah mana saja bisnya. Adapun sholat wajib, Dia berusaha untuk menghadap arah kiblat. Itu yang kedua. Yang ketiga siapa? Siapa yang ketiga boleh tidak menghadap arah kiblat? Ha? Tidak tahu arah? kiblat. yang enggak tahu arah kiblat, orang enggak tahu arah kiblat dipaksa ya kan. Misalnya Anda berada di hutan, Anda berada di padang pasir, ya kan. Anda tidak tahu arah kiblat khususnya subuh, Anda enggak tahu e, mendung lagi, Anda enggak tahu ya sudah, Anda salat di mana saja Anda yakini Bahawa itu adalah arah kiblat. Yang keempat siapa? Yang keempat dibolehkan meninggalkan kiblat? yang keempat adalah orang yang lupa. Sudah dikasih tahu kiblatnya ke sini, dia lupa ya namanya orang lupa ya enggak bisa dihukumi ya kan. Anda bertamu ke rumah teman, ya kan. Kiblatnya mana? Sana, kiblatnya sana. Anda sholat berlawanan dengan kiblat yang ditunjukkan. Begitu selesai sholat. kata tuan rumah temannya itu mengatakan, "Loh, kok tadi sudah saya tunjukkan kiblatnya sana. Oh, iya lupa." Ya sudah namanya orang lupa apa perlu diulangi sholatnya? enggak? Enggak perlu di, diulangi sholatnya. Sebagaimana disebutkan di situ faida mantahar walaqiblat fasolai lagi hati lathiyon naha artinya bagi mereka yang enggak tahu arah araqiblat maka dia solat yang mana dia yakini. Yang keenam syarat-syaratnya solat yang keenam adalah niat adalah niat niat itu termasuk syarat syaratnya solat dan niat itu adalah perbuatan hati bukan perbuatan lisan Barang siapa yang mengatakan bahwa niat itu perbuatan hati maka harus mendatangkan dalil tidak ada satupun dalil. Baik itu ditinjau dari sisi bahasa Arab, ditinjau dari ucapan Nabi, dari perbuatan Nabi, dari ucapan para sahabat, atau perbuatan sahabat tidak ada satu pun. Dalil, bahwa niat itu adalah dilafatkan. Niat itu dilafatkan. Anda, apa namanya, saya sampai sekarang masih keliling nyari. Buku, buku, -buku yang ditulis, kalau sholat duhur niatnya, waitu sholiz duhrar barakatin, Mustakbilal Kibla Imaman Omamman Adaan Kotaan Lillahita Aala. Eh, saya ingin tanya, pengen orang ilmiahnya sumbernya dari mana? Kan tidak ada. Tidak ada satu pun catatan kaki juga tidak ada. Footnote ini riwayat Bukhari, Muslim atau Anasaya An atau Budaud atau dalam kitab ini dalam kitab ini tidak ada sama sekali. Jadi hanya apa? Nah, Di situ tulisannya kiai kiai mengatakan kalau duhur niatnya nawaitu salat duhura. Kalau asar, nawaitu itu salil asra. Kalau duha, nawaitu itu salil uh, duha. Ya kan. Rakat ini lillahi taala. Kan tidak ada dalil yang menunjukkan ke, menunjukkan kepadaannya. Di, diucapkan maupun di kata syaiful Islam ibnu taimiyah diucapkan dengan lisan atau diucapkan di dalam hati pun juga itu bukan termasuk sunnah. Jadi niat itu adalah perbuatan hati. Jadi keinginan begitu dia keluar dari mesjid. Dar rumahnya pergi ke masjid maka itu sudah menunjukkan kepada niat. Sebagaimana hadit uh, kita katakan di sini dikatakan wahaiyan wassallallati kama ilaiha wa yuinaha bi kalbihi kafar di duhriyauil Tapi niat itu harus ditain. Misalnya anda keluar dari rumah salat duhur itu sudah menunjukkan kepada niat. Anda keluar salat asar berarti sudah menunjukkan bahwa itu adalah apa? Niat salat asar maghrib dan seterusnya. Maka di sini dikatakan di buku ini ah, di situ ada sepuluh bidahnya masalah niat. Di akhir di situ dikatakan apa? Eee, apa? Jadi ada sepuluh berkaitan dengan bidahnya niat. Tapi saya bacakan: Walayusrawatalah fudubihat tidak boleh melafatkan niat. Liana Nabi Sosalam lam ia telah karena Nabi Sosalam tidak pernah melafatkan niat. Wainam maka Allah S.W.T tidak memerlukan solat. Nabi S.A.W hanya mengatakan apabila berdiri hendak solat, kalak Allah wakbar maka ucapkan Allah wakbar. Walam ya kulseen, kublahuma, kublaha. Dan Nabi S.A.W tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum ucapan takbir. Walal talfatu biniya albatta. Dan Nabi S.A.W tidak pernah melaporkan niat sama sekali. Walakala dan Nabi S.A.W juga tidak pernah mengatakan usolilillahi. Uh, saya salat karena Allah salatan qada sholat ini sholat itu mustaqbilal kibla menghadap arah kiblat arba rakaatin patrokaat imaman aw ma'muman uh, wala qala adaan adaan itu maksudnya mengerjakan masih waktunya uh, wala qadaan qada artinya mengerjakan sudah habis waktunya sudah habis waktunya namanya qada iya kan wala fardha alwaqti tidak juga mengatakan uh, waktu ini Wahatihi asro bid'ah. Ini semuanya adalah termasuk sepuluh beda. Termasuk sepuluh beda. Ia ya. lam yang kula hadon. Uh, Kau tidak ada seorang pun yang uh, menukil. Uh, menukil bisnadin sohe dengan sanat yang sohe. Walatooib tidak juga hadis yang doib. Artinya tidak ada satupun hadis yang doib yang berbicara tentang nawaitu uh, sholli ala soro arba rakatin, ma'muman, ahdaan, kotaan, mustakbil al Euh, lillahi ta'ala itu semuanya tidak tidak ada. Seandainya itu adalah sunnah, ha, tentunya yang pertama kali mengamalkan adalah Rasulullah Sallam. Tentunya yang pertama kali mengamalkan adalah para sahabat radhiallahu taala anhum. Tapi kita tidak dapati mereka mengerjakan sedikit pun. Taib kita akan lanjutkan sifat usolat, tata cara solat Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Tata cara solat itu ada dua, sebagaimana semua tata cara ibadah itu selalu ada dua. Ada tata cara ibadah yang cukup, ada tata cara ibadah yang sempurna. Jadi kalau solat berarti ada tata cara solat itu ada dua, ada tata cara solat yang cukup, ada tata cara solat yang sempurna. Yang jadi pertanyaan kapan tata cara solat itu cukup? Kapan dikatakan tata cara solat itu cukup? Tata cara solat itu cukup kalau terpenuhi itu tiga. Kalau yang terpenuhi itu tiga, yang pertama adalah terpenuhi syaratnya, yang kedua rukunnya, yang ketiga wajib-wajibnya. Kalau syarat rukun dan wajib-wajibnya ditunaikan, dikerjakan, maka itu namanya tata cara sholat itu apa? Cukup. Dan kapan dikatakan tata cara sholat itu sempurna? Ketika ditambah yang keempat. Yang keempat itu apa? Yang sun sunnah. Kalau ditambah yang sunnah, maka itulah tata cara sholat yang sempurna. Jadi kalau dikatakan tata cara sholat itu sempurna apabila terpenuhi empat. Yang pertama apa? Syarat, rukun, wajib dan sunnah. Kalau tiga, hanya tiga. Berarti tata cara sholat itu cu cukup Seperti hadith dari Musi Us-Solah Hadith yang e, Tentang hadith Yang berbicara tentang tata cara sholat yang cukup Itu adalah hadith namanya Musi Us-Solah Hadith orang yang salah di dalam sholatnya Atau hadith dari Abu Hurairah Atau hadith Khalat ibnu Rafiq Atau Khalat ibnu ibnu Rafiq Taib Tata cara sholat kita bacakan di sini atau saya jelaskan aja yang ringkas. Tapi yang pertama adalah niat, niat itu tadi termasuk apa niat? Syarat, ya kan? Niat adalah termasuk syarat. Kemudian yang kedua berdiri, berdiri termasuk apa? Termasuk rukun. Berdiri adalah termasuk rukun. Menghadap arah kiblat adalah termasuk apa? Syarat. Berdiri dekat dengan sutra, hukumnya adalah sunnah. Berdiri menghadapkan arah sutra, itu hukumnya adalah sunnah. Menghadap arah sutra itu hanya diperuntukkan buat siapa? Imam dan salah sendirian. Makmum itu tidak perlu sutra. Makmum itu tidak perlu sutra, baik itu makmum yang masbuk atau tidak masbuk, sama. Jadi kita katakan adalah berdiri dekat dengan sutra adalah semasu sunnah. Kemudian apa? mengucapkan takbir. Takbir adalah termasuk apa? Takbir atau termasuk rukun. Ada pun yang wajib ketika takbir atau lihram. Takbir atau lihram itu termasuk rukun. Yang wajib ketika takbir atau adalah ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu adalah wa wajib. Allahu Akbar ya. Coba kalau ada yang mengatakan Allahu Akbar. Kira-kira sang sangga sholatnya. Allahu Akbar. Kira-kira sangga salatnya. Allahu Akbar. Ah. Gimana ini? Saya ulangi lagi. Allahu Akbar. Sangga salatnya. Kira-kira tadi yang diucapkan apa? Allahu Akbar. Itu itu salah itu. Hamzah diganti dengan waw itu salah. Yang betul kan apa? Allahu Akbar, ya kan? Bukan Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Bukan waw, hamzah diganti dengan waw. Maka para ulama itu termasuk termasuk kesalahan dan itu adalah apa namanya kalau dia orang yang bodoh ya mungkin masih dianggap salah tapi kalau dia orang alim maka itu tidak sah kenapa karena mengganti huruf takbir hamzah diganti dengan wau itu enggak boleh huruf, huruf dalam Al-Qur'an boleh enggak diganti ya kan enggak boleh kan alhamdulillahirabbil antum ganti alhamdulillahirabbil ya enggak boleh ya kan hamzah diganti dengan ain ain diganti dengan hamzah ya atau lain anunya karena merubah harokat merubah huruf itu sudah merubah arti itu tidak atau adzan mungkin sering adzan Allahu Akbar Allahu Akbar itu salah itu itu termasuk kesalahan dalam Hamzah jangan diganti dengan wau takbir tadi Allahu Akbar itu adalah wajib kemudian yang berikutnya yang sunnah Apa yang sunnah ketika takbiratul ihram Yang pertama adalah mengangkat tangan Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga Mengangkat tangan Tangan ini Sejajar dengan pundak Atau sejajar dengan teli, telinga Tangan itu yang mana Harus dipahami Tangan itu adalah dari pergelangan sampai dari Dari ujung kuku sampai pergelangan Ini namanya tangan ya Jadi ini yang sejajar Ini sejajar dengan pundak ini sejajar dengan telinga atau ini sejajar dengan telinga, Paham ya? Atau ini sejajar dengan pundak tangan. Jadi Allahu Akbar, ya kan? Allahu Akbar sih. Tapi tidak usah di, diukur, ya kan? Solat dipaskan, pakai siku, pakai ini, jangan. Tidak usah, ya kan? Kira-kira perkiraan. Kalau ada orang solat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini bukan termasuk sunnah sejajar dengan dada itu bukan enggak ada dalil sama sekali. Ada enggak dalil yang menunjukkan? Yang ada riwayat adalah sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Enggak ada satupun dalil sejajar dengan dada. Ini kan Allahu Akbar. Ini kan sejajar dengan apa? Sejajar dengan apanya ini? Dadanya, iya kan? Atau di atas Allahu Akbar. Tidak ada juga karena di atas kepala. Tidak ada riwayat sejajar dengan di atas kepala, di atas kepala juga enggak ada. Jadi adalah apa? Ini adalah e, kalau dia menolak, menolak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah haram. Artinya dia beramal dengan tanpa dalil itu pasti tertolak kalau dia mengatakan apa? E, ini misalnya ada syariatnya di atas kepala atau syariatnya di atas dada, itu juga enggak ada. Atau kita Allahu akbar. Ya enggak ada ya kan. Satu tangan diangkat, satu tangan di bawah enggak ada juga. Di di apa namanya? Ya adalah kita perkirakan se, itu sunnah yang pertama mengangkat tangan sejajar dengan apa? sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Yang kedua, telapak tangan itu posisinya menghadap arah kiblat. Telapak tangan menghadap arah kiblat. Allahu Akbar. Jadi kalau telapak tangan menghadap arah kiblat, maka tidak boleh seperti ini. Allahu Akbar enggak boleh, iya kan? Enggak boleh juga Allahu Akbar juga enggak boleh. Atau Allahu Akbar juga enggak boleh. Ini peso tangan namanya, ya kan? Ini peso tangan ini punggung tangan namanya. Kalau ini ini ini lagi persiapan tinju, ya kan? Enggak ada juga ya kan. Jadi adalah Pak telapak tangan posisinya menghadap para kiblat. Yang keempat sunahnya adalah apa? semua jari jemari tangan ke atas. Semua jari jemari tangan ke atas. Allahu akbar. Ini semua. Jadi tidak boleh Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar ya nggak boleh ya kan? Allahu akbar nggak boleh ya, gak boleh apa namanya? Semua jari jemari tangan adalah apa? E, ke atas. Kemudian jari jemari tangan, jari jemari tangan itu tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan. Tidak dirapatkan, tidak juga di, tidak dirapatkan, tidak juga direnggangkan. Ini biasa biasa aja ya kan? Itu sunnah ketika takbiratul ihram. Kemudian yang berikutnya sunnah yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. tangan diletakkan di atas tangan telapak tangan kanan diletakkan di atas punggung tangan kiri di atas dada. Jadi seperti ini, ini satu. Dalam riwayat yang lain adalah pak ibu jari dengan jari telunjuk. Seperti ini ibu jari dengan jari telunjuk atau ibu jari dengan jari kelingking, ya kan? Ini adalah apa? Uh, Tap. Jadi yang sunnah itu adalah pergelangan dengan pergelangan. Jadi pergelangan dengan pergelangan atau uh, meletakkan telapak tangan di atas punggung tangan. Jadi cuma ada empat ya kan? Ada empat kafiyah tata cara. Satu seperti ini, telapak tangan diletakkan di atas punggung tangan kiri yang kedua apa pergelangan di atas pergelangan ya kan pergelangan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri kemudian yang ketiga apa ibu jari dengan jari telunjuk memegang pergelangan tangan menggenggam pergelangan tangan atau ibu jari dengan jari kelingking menggenggam uh, pergelangan jadi ada empat selain daripada itu bukan sunnah selain daripada itu bukan sunnah seperti orang sholat Allahu Akbar ya kan nah, ini juga bukan ini berarti apa? Ini hasta dengan hasta, depa dengan iya kan? Ini namanya hasta dengan hasta. Ini juga bukan sunnah. Nah, atau misalnya apa namanya? Uh, jadi ini kita katakan bukan sunnah ya. Ada juga apalagi sampai begini ya kan? Ini juga bukan termasuk apa ini? Ini juga bukan termasuk yang sunnah. Taib itu namanya meletakkan tangan kanan di atas dada dada itu dari tulang rusuk sebelah bawah sampai tulang rusuk yang atas ini namanya dada jadi tulang rusuk bawah sampai tulang rusuk atas dari sini dada di sini juga dada di sini juga dada kan tidak ada orang mencoba sampai taruh di nyekek di lehernya kan berlebih-lebihan orang-orang mosok kiai meng, kiai mengucapkan di YouTube moso orang salafi itu kalau sholat nyekek lehernya siapa yang ngajari Salafi ngajarinnya kelehernya kan nggak pernah. Ada orang Salafi yang sholatnya sambil begini kan nggak ada. Iya kan? Itu kan hanya omongannya dia aja ya kan? Omongan uh, apa namanya Kiai yang saya mohon maaf ini karena saya suka dengan nonton apa namanya uh, Kiai Kiai itu mohon maaf Kiai Nganu itu sering, iya kan? Nah, itu di, di YouTube itu banyak sekali uh, dan saya suka, iya kan? Maksudnya apa? Kenapa? Karena begitu saya nonton saya tahu kelemahannya dia. Maksudnya apa? Sebenarnya apa yang mereka ungkapkan itu adalah kelemahan. Gus-gus itu semuanya yang saya saya ada 10 gus yang saya nonton. Nonton apa namanya banyak, iya kan. Yang gus yang mau dari yang rambutnya pendek sampai rambutnya panjang ada. Iya kan? Dia ada yang panjang rambutnya segini. Iya kan? Ada Gus Muafik, ada Gus uh, siapa Nuril nah, ada Gus Dur ada kalau Gus Dur ini wes alhamdulillah sudah kemudian eh, kemudian apa namanya Gus eh, Duri Duri Semarang ya kan nah, ada Gus Duri Semarang ada Kiai Haji Anwar Sahid eh, Bojonegoro ada dari apa namanya Rembang ya kan Mustafa Bisri Kemudian ada itu saya suka nonton apa namanya? Tapi hanya untuk apa mereka berdalil ketika me, me, mengkanter salafi itu sebenarnya adalah apa ucapan dia sebenarnya itu adalah apa untuk menunjukkan menunjukkan kebodohannya, menunjukkan kejahilannya. Itu dari ucapan dia. Coba saja kalau antum buka di YouTube orang-orang ini. Saya bukan apa namanya? Ya kalau antum bisa membedakan, insyaallah enggak apa namanya nonton enggak apa-apa. Tapi kalau antum tidak bisa itu syubhat maka jangan apalagi yang suka dalang-dalang ya kan alhamdulillah yang dalang kemarin sudah dari mana tegal uh, kintos ya alhamdulillah kan sudah meninggal kintos ya kan? karena apa karena dia kan termasuk kiai dalang tapi selalu mengajarkan agama Islam lewat dalang artinya apa namanya dalang santri istilahnya. Dalam santri Taip, e, Kita kembali Meletakkan tangan kanan di atas dada Kemudian yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah Membaca surah al-fatiha Membaca al-fatiha adalah termasuk rukun Membaca al-fatiha termasuk rukun Sunnahnya adalah dijaharkan pada Sholat jahriyah dan disirkan pada sholat syriyah Dijaharkan itu pada sholat subuh Sholat magrib, Isyaq itu adalah sunnahnya dijaharkan. Adapun sholat duhur dan asar, rakaat yang ketiga dari maghrib dan rakaat yang ketiga dari empat itu di sunnahnya dibaca Sir Kemudian eh, apa namanya? Tapi itu surah al-fatihah dan sunnah yang berikutnya adalah apa? Membaca surah setelah surah al-fatihah, membaca surah setelah surah al fatihah adalah termasuk sunnah dan tentunya sunnahnya adalah dipanjangkan pada sholat yang memang panjang. Dan dibaca pendek ketika sholat itu memang pendek Seperti sholat subuh sunahnya panjang Sholat uh, isya setengahnya Sholat maghrib pendek Sholat uh, duhur asar ya Setengah dari sholat isya. Tapi itu yang uh, Sunahnya adalah dipanjangkan memang Yang panjang, pendek yang pendek Dan ini juga saya ingatkan aja Ingatkan aja nanti Bahwa sunahnya dibaca Surah itu adalah berurutan Artinya urutan sesudah selanjutnya jadi enggak boleh dibaca mundur. Kalau dia membaca rakaat yang pertama keluar Allahu Ahd, rakaat yang pertama dia membaca keluar Allahu Ahd, maka sunnahnya pada rakaat yang kedua apa? Ima yang dia baca keluar Sabil Falak atau keluar Sabil Jangan mundur. Habis rakaat yang pertama dia membaca keluar Allahu Ahd, rakaat yang kedua dia membaca Tabbatiyya Abil Lahab atau Izza Jana Sulolai Itu namanya mundur suratnya. Maka itu yang makruh hukumnya. Itu tidak tidak boleh. Kalau ayat dibaca mundur haram. Ayat dibaca mundur haram. Iya kan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yuled. samad. Qul huwallahu ahad itu enggak boleh. Haram hukumnya, iya kan. Wa ayatnya dibaca mundur itu haram hukumnya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah menjaharkan amin. Ucapan amin nah, ucapan amin itu adalah di dijaharkan. Taib kemudian ruku kita masuk ke ruku ruku adalah termasuk rukun. Ruku adalah termasuk rukun. Adapun yang sunnah ketika yang wajib ketika ruku adalah membaca doa ruku. Adapun yang sunnah ketika ruku adalah punggungnya sejajar kepala dengan punggung sejajar rata. Kepala dengan punggung itu sejajar. Kemudian sunnah yang berikutnya. Telapat tangan kanan diletakkan di lutut yang kanan. Telapat tangan kiri diletakkan di lutut yang kiri. Dan jangan disilang. Kemudian sunnahnya adalah apa? Sikunya dijauhkan dari pinggangnya. Siku dijauhkan dari pinggangnya ketika ruku. Jadi jangan di sikunya ketika apa? Ini sikunya nempel di, di, di perut atau di pinggang ketika sedang ruku. Tapi dijauhkan. Artinya dibuat rongga. Ketika ruku. Taip itu adalah apa? Eee, ruku. Kemudian pandangan mata ketika ruku itu adalah di kaki. Pandangan mata ketika ruku di kaki. Bukan di tempat sujudnya. Sebab kalau anda di tempat sujud ketika ruku. Berarti kepalanya tidak sejajar dengan punggung. Paham ya? Jadi kepalanya sejajar dengan punggung. Kemudian ketika etidal. Ada pun etidal. Etidal adalah termasuk rukun. Apa yang wajib ketika etidal adalah ucapan sambil Allahulhumman Hamida Robbana Walakalhamdu ini adalah wajib bagi imam dan sholat sendirian. Adapun bagi makmum yang wajib itu hanya Robbana Lakalhamdu. Adapun yang sunnah, apa yang sunnah ketika etidal adalah mengangkat tangan, adalah mengangkat tangan sebagaimana di takbiratuliram sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah Tambahan setelah Rabbana lakal hamdu apa tambahan hamdan kasiran taiban buarkan fi atau milah sama watyo milah arti wamilah masih teminsein baku, ya kan? Itu termasuk yang sunnah. Kemudian eh, bagi yang menyatakan sunnahnya, ini bagi yang menyatakan sunnahnya adalah bersedekap. Kalau yang menyatakan tidak ya jangan bersedekap. Kalau dia mengatakan sama liman hamida bersedekap itu adalah sunnah ya sudah anda amalkan, ya kan? Kalau Anda mengatakan sunahnya diluruskan ya Anda luruskan. Jangan di, jangan bingung. Kemudian yang berikutnya adalah sujud. Sujud adalah apa? Termasuk rukun. Apa yang wajib ketika sujud? Yang sujud yang wajib itu ada tiga. Yang pertama adalah takbiratul intikal. Takbir ketika sujud. Kemudian yang kedua yang wajib yang kedua membaca doa sujud. Yang ketiga yang wajib ketika sujud adalah sujud pada tujuh anggota badan. Sujud pada tujuh anggota badan yaitu wajah apa dahi dan hidung kemudian kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki itu tujuh anggota badan yang sujud itu yang wajib, ada pun yang sunnah ketika sujud yang pertama adalah apa untuk laki-laki sikunya diangkat sikunya ditegakkan untuk laki-laki kalau wanita tidak perlu ditegakkan bukan sunnahnya ditegakkan karena laki-laki ditegakkan sikunya dengan wanita dengan laki-laki itu beda perbedaan laki-laki dengan wanita itu dalam sholat sholat berjamaah itu nanti ada lima ada lima perbedaan laki-laki dengan artinya tidak harus sama Di antaranya adalah apa ketika laki-laki sujud apa sikunya di diapa ditegakkan iya kan untuk laki-laki kalau wanita sikunya tidak boleh ditegakkan karena beda laki-laki dengan wanita uh, wanita tetap diangkat sikunya cuma tidak ditegakkan. Jadi wanita tidak boleh menegakkan siku ketika sedang sujud. Tapi e, itu salah satu perbedaannya. Nanti perbedaannya ada ada beberapa perbedaan laki-laki dengan wanita. Kemudian yang wajib yang sunnah ketika sujud adalah apa? Membaca doa sujud macam-macam. Macam-macam doa sujud itu apa? Misalnya subhana robbil ala, subhana robbil ala wabihamdi, atau subhana kalauhu marobana. Wabiham Allahumma qabilli. Macam-macam doa sujud itu adalah termasuk yang sunnah. Terkadang ini, terkadang itu, jangan dibaca semuanya. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah apa? Adalah si uh, tumitnya dirapatkan ketika sedang sujud. Tumit di dirapatkan ketika sedang uh, sujud. Tapi ini yang sunnah ketika sujud. Kemudian sunnah yang ketika sujud juga adalah memperbanyak doa di situ. Doa masalah tentunya doa masalah, kalau doa ibadah itu maksudnya doa sujud, itu namanya doa ibadah, Subhana subhanallah itu namanya doa ibadah ya. tapi kalau doa masalah itu permintaan, ketika anda sujud anda meminta kepada Allah, ya apa yang anda inginkan kepada Allah, silahkan anda mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa silahkan, tapi jangan keras-keras artinya cukup anda tahu saja, yang lain gak perlu dengarkan karena nanti yang lain misalnya satu bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah saya jodoh yang cepat ya Allah, iya kan. Berikan saya istri yang soleha, yang cantik, yang kaya, yang ini. Kemudian yang satu mengatakan jangan dikasih ya Allah, itu bahaya kalau dikasih. Iya kan. Itu kemarok namanya. Rakus itu, terlalu rakus itu ya Allah. Masa mintanya semuanya, nanti saya enggak kebagian. Iya kan. Itu jangan. Ya artinya boleh pakai bahasa apapun boleh. Tay, kemudian sekarang duduk, duduk, nah, kita langsung duduk aja. Duduk, duduk ada berapa macam? Duduk itu ada, ada empat, ada empat macam duduk ya. Duduk dalam solat itu ada empat ya. Kira-kira yang pertama duduk apa namanya? Enggak, itu tata cara, itu duduk iftirros itu kan kefia. Tata cara, macamnya duduk, duduk yang di dalam solat ada berapa macamnya? Ada duduk diantara dua sujud, terus tahiyat awal, terus tahiyat akhir, terus duduk istirahat. Jadi ada empat macam duduk. Ada empat macam duduk yang di dalam sholat ya, namanya duduk diantara dua sujud, duduk duduk apa tahiyat awal, duduk tahiyat akhir, dan duduk istirahat ketika mau berdiri dari sujud mau berdiri. Itu ada empat. Adapun tata cara duduk. Tata cara duduk itu ada empat. Tata cara duduk di dalam solat juga ada empat. Yang pertama duduk iftirros, yang kedua duduk tawarup, yang ketiga duduk ikhaf, yang keempat duduk tarobu bersila. Itu semuanya duduk yang dikenal di dalam solat. Duduk bersila itu ketika orang sakit. Orang yang sakit sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sakit beliau duduknya bersila. Nah, duduk IKA itu hanya terdapat pada duduk diantara dua sujud saja. Ada duduk iftiras dan duduk tawarruk itu. Eh, ada pun masalah yang apa namanya. Kemudian yang berikutnya adalah membaca doa tahiyat. Tahiyat awal itu hukumnya wajib, tahiyat akhir hukumnya adalah rukun. Kalau tahiyat awal itu adalah wajib, kalau tahiyat akhir itu adalah rukun. Salawat kepada Nabi pada tahiyat akhir adalah termasuk rukun. Adapun solawat pada tahiyat pertama adalah sunnah, ya kan? Itu adalah salam pada tahiyat akhir adalah termasuk rukun, ya kan? Salam, nah cuma yang di situ ada kilap. Salam yang pertama apakah dua-duanya salam itu termasuk rukun? Itu masalah kilap. Padahal mengatakan salam yang pertama yang rukun, salam yang kedua adalah sunnah. Yang yang yang tidak ada kilap itu kalau anda salam dua kali, kanan kiri itu nggak ada kilap, ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum ke kanan ke kiri. Tapi kalau anda cuma salam, assalamualaikum, nah baru diperselisikan. Sanggah solatnya atau tidak? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan berdosa, ada yang mengatakan enggak apa apa. Itu. Eh, tapi yang jelas kalau salam dua kali, maka itu tidak ada hilaf. Saya kira itu Allah Hu Taala. Aku lupa lihat asal tapi Allahalikum. Untuk ada tambahan kita tambahan hari Ahad besok ada enggak? Bisa enggak? hari Ahad untuk mengganti dua materi yang tertunda. Kita ganti hari Ahad bisa enggak? Hari Ahad ya terserah antum jam 8 jam 8.30 monggo. Saya masih kosong jam itu. Belum saya ngajar. Saya ngajar di Stikes Madani. Ha, belum belum ngajar. Baik kita tutup dulu subhanakallahumma wabihamdika sallallahu la ilaha illa anta. warahmatullahi wabarakatuh.